Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Kamis 9 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah Pasar rakyat di Luk Bengkuang belum difungsikan Dua pelaku maesir dieksekusi cambuk di Aceh Tengah Polisi periksa 8 saksi dalam kasus galianci ilegal Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM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 Sudah kondisi kompleks Pasar Rakyat Tapaktuan yang berlokasi di areal TPI Lok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan mulai memprihatinkan akibat belum difungsikan sebagian bangunan milik pemerintah daerah tersebut mulai ditumbuhi rumput dan ilalang. Salah seorang pedagang mengatakan sebagian besar pedagang di kompleks Pasar Impres Tapaktuan keberatan jika dipindahkan ke lokasi pasar yang baru dibangun di kompleks PPI Lok Bengkuang. Sebab di pasar impres saja yang lokasinya masih di pusat ibu kota kecamatan pembeli yang kurang apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang jauh dari pusat keramaian. Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan, di Disprindakob dan UKM Aci Selatan Saiful Rahman mengaku pasar rakyat Luh Bengkuang Timur sudah bisa difungsikan. Tahun ini telah masuk dana dari APBA untuk penataan lingkungan di pasar tersebut. Dengan adanya pasar rakyat ini, pedagang memiliki lapak jualan yang lebih baik dibandingkan dengan pasar Tapatuan yang saat ini cukup kumuh. Sementara itu koordinator LSM Libas May Fendry mengkhawatirkan pembangunan 4 pasar modern 2015 lalu di empat lokasi di Aceh Selatan yakni Kecamatan Labuan Haji, Tapatuan, Terumun Tengah dan Kecamatan Terumun Timur bakal mubazir. Pasalnya lokasi keempat pasar ini dinilai tidak strategis dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang daerah. Zdravljeni, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melakukan eksekusi cambuk terhadap dua orang terpidana Maisir. Kedua terpidana pelanggar gospod, Islam tersebut dieksekusi di halaman gedung olah seni, kota Takengon, Aceh Tengah, gospod, Siang, sekitar pukul 10.00, waktu Indonesia Barat. Keduanya dicambuk adalah Sarmiyadi bin Abdul Wahab, 41 tahun, warga kampung Kramat Mupakat, Kecamatan Bebesan, dan Kurniawan Tarigan bin M. Ali Tarigan, warga kampung Hakim gospod, Bujang, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah. Dari putusan mahkamah syariah, kedua terpidana masing-masing dihukum cambuk sebanyak 17 kali. Namun setelah dipotong masa tahanan 6 bulan, sehingga para terpidana masing-masing hanya menjalankan 11 cambukan. Eksekusi tersebut selain disaksikan sejumlah anggota Forkopimda juga ditonton oleh ratusan masyarakat yang memadati halaman Ghosta Kengon. Proses eksekusi bagi pelanggar syariat Islam ini berjalan lancar. Djalun penyidik tindak pidana tertentu, satreskrim Polres Lok Semave, memeriksa 8 saksi dalam menindaklanjuti kasus galian C ilegal di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Untuk diketahui, polisi menyita dua alat berat yang diduga beroperasi ilegal di Sungai Sawang, Aceh Utara pada Sabtu 25 Februari lalu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu truk yang sudah berisikan batu dan pasir. Satu hari kemudian, polisi menetapkan dua pemilik alat berat, yakni M4. 39 tahun, dan S38 tahun selaku warga Sawang sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Loksuma WAKP Hasir mengatakan saat ini barang bukti berupa dua alat berat dan satu unit truk masih diamankan di Mapolsek Dewantara, AC Utara. Sedangkan untuk kelengkapan berkas pihaknya telah dimintai keterangan delapan saksi, baik yang melihat saat penangkapan, personel polisi yang melakukan penangkapan, dan juga operator kedua alat berat tersebut. Saat ini polisi tinggal merampungkan berkas kasus tersebut. Darlun normalisasi kerung pedada Biren sangat mendesak karena abrasi yang meluas. Jembatan dan pangkalan pendaratan ikan PPI pedada terancam ambruk apabila tidak dilakukan normalisasi. Gesi Desa Belangkubu, Kecamatan Pedada, Khairudin mengatakan hampir 10 hektar kebun warga di Desa Belangkubu sudah menjadi sungai akibat abrasi. Salah satunya balai pengajian juga terancam amblas di gerus abrasi. Kini jarak sungai dengan jalan negara hanya terpaut 30 meter, dari sebelumnya 75 meter. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan, menormalisasi kerung pedada, sehingga dampak abrasi tidak bertambah parah dan meluas. Abrasi kerung pedada yang semakin meluas, yaitu di kawasan desa Lawang, Hagu, Menasah Kerung, Menasah Tambu, Menasah Baru, dan Menasah Paku. Sementara itu, Camat Pedada M. Hasan Daulai menambahkan, Abrasi krung pedada mengancam posisi jembatan serta PPI. Guna mengatasi abrasi hampir setiap tahun dibahas dalam musrenbang kecamatan dan kabupaten, namun realisasi normalisasi sungai hingga saat ini belum terwujud. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serampi FM. Sederlun petani kebun di kawasan perbukitan desa Belang Beruru, Kecamatan Perdada Biren, mengeluh dengan bau busuk yang berasal dari tempat pembuangan akhir Belang Beruru. Selain itu, lalat juga semakin mengganggu kenyamanan pekebun dan warga sekitar TPA. Salah seorang petani kebun Fauzi mengatakan bau busuk yang menyengat dan lalat yang berasal dari tumpukan berbagai jenis sampah di TPA kini semakin meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga. Pasalnya kawasan TPA Belang Beruru ini dikelilingi oleh perkebunan produktif milik warga seperti pisang, jagung, dan berbagai tanaman muda lainnya. Ia berharap Pemkap melalui dinas terkait segera menangani bau busuk dan membasmi lalat yang membawa penyakit bagi masyarakat. Warga juga meminta Pemkap menata dengan baik TPA di kawasan tersebut. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Biren, Insinyur Ian Fitri, membenarkan bau busuk dan lalat di TPA itu mengganggu kenyamanan petani dan masyarakat sekitar. Pihaknya sedang berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Sudarlun mantan ketua DPR RI, Ade Komarudin, menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang proyek dari IKTP. Hal ini telah disampaikan Ade kepada KPK saat memenuhi panggilan sebagai saksi. Menurut Jaksa KPK, uang kepada Adi Komarudin diserahkan para terdakwa pada pertengahan 2013. Adi disebut menerima 100 ribu USD atau setara 1,3 miliar rupiah. Ketika itu ia merupakan sekretaris fraksi Partai Golkar. Hal tersebut terungkap dalam surat dakwaan Jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Ade mengatakan dirinya sejak awal tidak terlibat dalam proyek IKTP, baik dalam hal perencanaan hingga penentuan anggaran dan pelaksanaan proyek. Namun Ade menghormati proses hukum yang berlangsung. Dalam kasus tersebut, Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara 2314 triliun. rupiah Menurut Jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek IKTP Di DPR RI untuk tahun anggaran 2011-2013 Darlun 2 pelaku bom bunuh diri Melakukan serangan di tengah pesta Pranikah di Irak Pada Kamis tengah malam waktu setempat Aksi tersebut menyebabkan 26 orang tewas Dalam ledakan bom yang terjadi di wilayah Al-Hajjah Di utara kota Tikrit ini juga menyebabkan 25 orang mengalami luka-luka Seorang letnan kolonel polisi seperti dikutip AFP mengatakan pengebom bunuh diri pertama meledakkan diri pada pukul 20.30. Sedangkan ledakan terjadi ketika orang sedang asik menari dalam perayaan pesta neka. Selanjutnya serangan kedua terjadi beberapa menit kemudian. Selain menewaskan 26 orang, dua serangan ini juga menyebabkan 25 orang lainnya mengalami luka-luka. Petugas mengungkapkan para pelaku meledakkan bom yang melekat di tubuh mereka melalui detonator atau pemicu yang dipasang di sabuk. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun selama ini kelompok ISIS beberapa kali telah melakukan serangan serupa yang menyasar warga sipil maupun pasukan keamanan di Irak. ISIS saat ini sedang melakukan serangkaian serangan besar di kawasan utara dan barat Baghdad. Dari Newsroom Seram Tanjung, Purmay, sekian berita malam ya Kamis Sikamis, 9 Maret 2017. Berita pagi Seram Dfm bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.seramdfm.com. Follow juga Twitter at Seram Dfm.